Bismillah, Affandi Syad, yang sohik yang harus kita bunuh, cicak atau tokek, barangkali fikum. Dua-duanya dalam bahasa Arab sama, artinya keduanya dianggap sebagai apa namanya yang dimaksud dalam hadis. Satu jenis, ya Allah Taala alam.